Oke, okay. ojo nganti lali dulku kanca subscribe terus ning channel Demi Yoker okay. Official okay. ya. Okay. Okay. Nek okay. sing lucu, sing lucu